Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi Khalaqal mawta walhayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala Wahual azizul ghafur Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ajma'in Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ridho dengan apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Karena Allah lah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah lah yang tidak pernah sekejap pun berbuat jelek kepada kita. Sesudah kita bahas pertemuan yang lalu, lima kiat menghadapi persoalan hidup satu apa siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok sedia payung sebelum hujan lebih tenang siap hujan siap tidak hujan orang yang hanya siap dengan yang cocok padahal yang dia inginkan belum tentu ada di takdir Allah pasti kecewa sudah tahu orang yang paling menderita siapa Orang yang paling menderita adalah orang yang paling menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya di sisi Allah. Pasti tidak akan kejadian, benar? Karena Allah penguasa takdir. Kita ingin sesuatu yang memang tidak ada di dalam rencana Allah, kita dapat itu, pasti enggak kejadian. Yang paling enak adalah menginginkan apa yang Allah akan yang Allah tetapkan untuk kita, pasti ketemu. Oleh karena itu, siap karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Mengapa? Satu, karena kita yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Dan mustahil semua keinginan kita akan terwujud semua. Mustahil. Mustahil. Dan tidak menarik kalau setiap keinginan kita jadi semuanya tidak ada yang aneh dalam hidup ini. Kan menariknya sesuatu seperti nonton sepak bola kan menariknya yang tidak diduga tidak diduga coba tonton film atau sinetron yang sudah kita duga menarik tidak penalti itu menarik karena tidak tahu bekal gol atau tidak jadi tegang coba kalau sudah tahu bekal gol menarik tidak tidak menarik jadi bersiaplah dengan yang cocok dan bersiaplah dengan yang tidak cocok dalilnya tadi apa Wahsa antak rohu syai awahwa khairul lakum boleh jadi kalian tidak suka engkau tidak suka padahal baik bagimu menurut Allah wahsa antur hibu syai awahwa syarul lakum boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah wallahu yaalamu wa antung la taklamun Allah maha tahu kalian tidak tahu makanya jangan sok tahu digigit anjing baik buruk Nah, Allahu alam Allah yang maha tahu. Belum tentu jelek digigit anjing. Kan ada yang minta jodoh kepada Allah keluar dari rumah. Ada yang tertarik langsung ngejar tanpa rasa malu, bahkan menerkam dan menggigit. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? digigit, dibawa ke dokter kata dokter lukanya agak parah bawa ke rumah sakit di rumah sakit dirawat beberapa waktu barulah dia tahu rahasia takdir ternyata jodohnya perawat jadi gara-gara digigit anjing dia ketemu dengan calonnya makanya sekarang tiap lihat istrinya langsung ingat Ingat anjing, ingat Allah yang ngatur jodoh ah, Tetapi tiap orang beda-beda Adek-adek kalau digigit anjing belum tentu jadi jodoh ya. Atau pas ada yang digigit anjing asik jodoh Jangan, belum tentu Baik, yang kedua Kalau sudah terjadi Harus ridho Apa? Ulangi kalau sudah terjadi harus Ridho apapun yang terjadi itu takdir sudah takdirnya sedang jalan genteng jatuh kena jidat bagaimana Ridho kan sudah terjadi tidak boleh mengatakan saya tidak terima saya tidak terima bagaimana tidak terima itu tanda terimanya sudah jelas. Benar? Benyut, merah. Orang yang stres itu bukan karena kenyataan. Orang stres itu karena tidak mau menerima kenyataan. Bukan tidak bisa. Kita bisa menerima takdir. Tapi ada yang tidak mau dulu pernah ada calon bupati yang gagal jadi bupati dan stres tidak mau pakai baju itu bukan karena gagal jadi bupati tapi tidak mau menerima kenyataan kalau dia mau menerima ya memang bukan takdir saya ringan makanya Waman barang siapa yang ridho kepada takdir Allah Allah akan ridho kepadanya Siapa di antara adek-adek yang paling stres Yang paling tidak nerima Tidak nerima hidung yang ada Tiap ngaca, tiap bersermin, nyelek Nih, hidung kutil Tidak nerima kulit yang ada Tiap lihat kulit, gak enak hati Tidak nerima tinggi badan yang ada Tiap berdiri, tertekan Orang menderita bukan oleh kenyataan Orang menderita karena Tidak Mau menerima Kenyataan Jadi harusnya bagaimana Kalau sudah terjadi Ridho Sambil ikhtiar Di jalan yang diridhoi? Seperti Nasi jadi bubur Pengen bikin nasi Tapi ternyata jadi bubur Terima nasi jadi bubur Sambil cari cakweh ayam, kacang polong, kerupuk kecap, seledri, bawang goreng jadikan bubur ayam spesial mahal mana? mahal nasib biasa mahal bubur ayam spesial enak mana kan? jadi takdir terima sambil kita olah, cari takdir lain yang jauh lebih berkah dihina orang terima sambil evaluasi diri, perbaiki diri, tobat gigi nanti gara-gara dihina kita punya mahkom yang tinggi karena kita jadi evaluasi diri karena kita gigih memperbaiki diri karena kita jadi lebih bagus barokah karena dihina benar ah oh, kamu ini bodoh di kelas nilainya jelek melulu nggak dipakai tuh akalnya terima penghinaan ini cepat gigih belajar gigi dan ulat berlatih nanti yang menghina tetap di sini yang dihina sudah di sini. Coba kalau dihina jengkel, jangan sembarang ngomong lu Akhirnya selain dihina menyut di sini, ya, karena dia salah menyikapi penghinaan. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, kacang polong, ayam, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng dan handphone. Ya, Hah, salah tuh satu ada. Nah, sakit gigi. Terima sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan maaf dokter tidak bisa praktek hari ini karena sedang sakit gigi. Bagaimana? Terima, Terima lagi. Jangan ngomong oh tahu gini saya nggak akan pergi. Stres namanya. Bagaimana nggak pergi? Sudah nyampe. Jadi kalau ya ya baiklah dah jadi dokter enggak ada ya tinggal cari dokter yang lain macet tidak boleh mengatakan kiri kanan-kanan oh, oh, oh pakai ke kanan coba ke kiri ini stres bagaimana ke kiri sudah di kanan ya jelas hadirin terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain silakan dibacakan ayat Al-Qur'annya Ustaz surah Al-Mujadalah ayat 22 A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ula'ika kataban fi qulubihimul imanu wa ayyadahum biruhim min وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهُ Ala inna hizballahihumul muslihun Mereka orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah keimanan Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Merekalah golongan Allah. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Nah sekarang doanya apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka waljannah doa lainnya radhitu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiya warasulah Allah yang maha tahu sudah mengukur apapun yang akan menimpa kita karena Allah maha adil tahu apa artinya Arti adil, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu siapa kita, karena dia yang menciptakan kita. Allah tahu tingkat intelektual kita, Allah tahu kadar iman kita, Allah tahu kondisi fisik kita, Allah tahu keilmuan kita, Allah tahu latar belakang kita, Allah tahu segalanya tentang kita. Dan kalau Allah memberikan ujian kepada kita, sudah pasti diukur. Dan semua ujian itu adalah untuk kebaikan kita. Jawab, pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita dalam hidup ini sehari saja? Sejam? Semenit saja Allah berbuat buruk ke kita? Sedetik? Sekejap? kalau yakin tidak berarti semua yang terjadi juga bukan keburukan hanya kita yang salah menyikapi yang membuat kita menderita kita Ridho berbaik sangka ke Allah Allah Ridho ke kita apa hasilnya huwa ladri angel sakina Allah buat sakinah. contoh mau menikah sudah istiqoroh sudah musyawarah. menjelang nikah calonnya tidak jadi nikah dengan yang lain ya Allah saya terima takdir ini engkau lah yang Maha tahu Allah tahu tidak hambanya yang sekuat tenaga nerima takdir Allah turunkan sakinah oh cara membuat sakinah diantaranya Allah bukakan hikmah oh iya boleh jadi inilah yang saya minta dari Allah saya minta yang terbaik untuk dunia akhirat dan boleh jadi yang ini Bukan yang terbaik bagi dunia akhirat saya, saya terima. Tenang, tapi yang tidak ridho dibenturkan tuh kepalanya ke tembok. Ada yang minum obat serangga ternyata mual, muntah, gagal. Ada yang berbaring di rel kereta api, ternyata salah relnya. Jadi malu-malu-maluin. Orang stres karena tidak nerima takdir, benar? terima episode apapun karena hidup ini berwarna lihat nih, alam ini indah karena warna benar? hijau, kuning, biru mata melihat indah karena warna telinga, tadi dengar Ustadz yang ngaji, enak didengar, karena suaranya berwarna, hidup juga indah, kalau hidup ini berwarna Dipuji, dicaci, gembira, sedih Diangkat, diturunin, dideketin, dijauhin Mudah, susah, sehat, sakit Semua cuman warna Itu yang memperindah hidup kita Kalau kita benar menyikapinya Sing Ridho Saat dipuji Ridho Ini ujiannya dengan tawadu Saat dicaci Ridho Saat sehat Ridho Sakit Ridho Kalau kita senang menikmati perbuatan Allah dan tidak ada yang buruk dari Allah tuh yang buruk itu kita yang berburuk sangka kepada Allah yang buruk itu adalah kita tidak ridho kepada takdir Allah yang buruk itu adalah kita tidak bersyukur padahal kan setiap takdir ada hikmahnya seperti jerawat orang kan sengsara karena nerima jerawatnya pada hidung mata telinga kepala pundak lutut kaki harusnya disyukurin tapi orang tidak nerima jerawat jadi sengsara Padahal kalau dia bersyukur yang tidak berjerawat dia akan berbahagia orang akan menderita tuh kalau dia tidak ikhtiar. karena Allah memuliakan orang yang menyempurnakan ikhtiar. oleh karena itu jangan risau dengan takdir yang tidak cocok risaulah kalau kita tidak ridho risaulah kalau kita tidak menyempurnakan ikhtiar, terima takdir yang ada, sambil sempurnakan ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik semuanya akan baik jika lo diterima wa man radiyah walahur ridho ya Allah, Allah masyali Allahumma inna nas'aluka ridho ka wal jannah wa na'udzubika min sakhati kawannan duhai Allah yang maha menatap Bukakan hati kami agar dapat selalu menikmati perbuatanmu Bukakan hati kami agar selalu ridho dengan segala ketentuanmu Bukakan hati kami agar selalu berbaik sangka dengan segala takdirmu Indahkan hidup kami dengan menikmati apapun yang engkau tetapkan Kerana engkau maha baik, maha adil, maha pengasih, maha penyayang Allah engkaulah yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang memasrahkan diri padamu Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabannad Subahana rabbika rabbil aizati amma yasifun Wassalamun ala mursalin walhamdulillah Semoga kita selalu siap Menghadapi hidup ini dan ridho dengan apa yang terjadi Serta bisa menyempurnakan itiar Menggapai takdir lain yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh